Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa natubu ilayhi wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 Fa in asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadithi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa umur muhdatsatuha fa inna kullal bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Allah sampai saat ini ya sampai detik ini Allah masih memberikan banyak anugerah kepada kita ya baik anugerah berupa kesehatan berupa rizki punya tempat tinggal ya. kemudian anugerah yang terbaik adalah anugerah mudah dalam beramal saleh dan mampu menghindari perbuatan maksiat maka ini adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba diberikan nikmat berupa nikmat agama nikmat akhirat dia mampu memaksimalkan waktunya untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia mampu menggunakan anggota tubuhnya dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya Maka senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas karunia-karunia tersebut Maka kewajiban kita tentu dengan bersyukur menggunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat beliau dan para pengikut beliau sampai hari kiamat amin ya rabbal alamin. Kita masih membahas muqaddimah tentang akhlak ya, tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, di pertemuan sebelumnya <coughs> Syekh Abdul Razak menyebutkan bahwa para ulama ya mereka menyimpulkan banyaknya hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan akhlak dan adab, mereka mengatakan ada empat hadis yang mana empat hadis ini adalah pokok dari nilai-nilai akhlak dan adab. Ada empat hadis yang pertama adalah Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang beriman dengan iman yang sempurna kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik Kalau dia tidak mampu berkata-kata yang baik Awliyasmud hendaklah diam Jadi ini adalah hadis yang menjadi salah satu pokok dari nilai akhlak dan adab Kenapa? Karena hadis ini berkaitan dengan menjaga lisan kita dan kita tahu bahwa sangat banyak keburukan yang ditimbulkan oleh lisan kita. Kalau kita mampu menahannya, mampu mengendalikannya, maka kita memiliki akhlak yang mulia. Di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan makna dari akhlak mulia. Di antara maknanya adalah kaful aga, tidak menyakiti. Maka penyebab yang paling besar Seseorang menyakiti orang lain adalah dengan lisannya. Dengan apa? Dengan lisannya. Coba kita hitung jenis-jenis dosa yang ditimbulkan oleh lisan. Banyak. Di antaranya berdusta, sumpah palsu, membuli, menghina, menggibah, menggelar dengan gelar yang buruk, bercanda kelewatan batas. Menertawakan orang lain yang sedang tertimpa musibah Sangat banyak dosa yang ditimbulkan oleh lisan Ketika kita mampu menjaganya Mengendalikan lisan yang kita miliki ini Maka seakan-akan kita memiliki bagian yang besar dari akhlak mulia Karena dari awal sudah kita sebutkan Lisan ini sering menyakiti orang lain Lisan inilah yang menyebabkan kita dinilai apakah kita orang baik ataupun orang buruk Dari mana? Dari ucapan kita Kalau kita senang mengucapkan kata-kata yang kotor Kata-kata yang jorok Kata-kata yang menghina Pasti orang-orang akan menilai kita adalah orang yang buruk Orang yang memiliki akhlak yang buruk Kalau bahasa banjar orang yang kada tahu basa Ketika yang diucapkan hinaan terus Ceci maki terus, gibah terus Atau ucapan-ucapan yang kotor ataupun yang jorok Maka seseorang bisa dinilai dari lisannya Namun sebaliknya ketika dia mampu mengeluarkan kata-kata yang baik dari lisannya Dia mengucapkan salam ketika bertemu dengan orang lain Dia memberikan ide ketika ada permasalahan yang buntu Dari lisannya dia keluarkan dia mengucapkan kata-kata yang baik kepada orang lain Kemudian dia juga memberikan kabar gembira kepada orang lain Kemudian membahagiakan orang lain tersebut Nah, maka lisannya adalah lisan yang baik Maka dia dikatakan memiliki akhlak yang mulia Seseorang yang memiliki budi pekerti Kenapa? Karena lisannya tidaklah dia keluarkan ucapan darinya Kecuali adalah kata-kata yang baik Maka ketika seseorang itu mampu menjaga lisannya, maka dia mendapatkan bagian yang besar dari akhlak yang mulia. Dari sisi etika pun, adat istiadat kita, ya, ketika seseorang itu sopan ngomongnya, kalau ngomong itu tidak keras, tidak dengan nada tinggi, terlebih kepada orang tua, kepada pasangan, maka kita dinilai apa? Orang yang baik, orang yang sopan, orang yang beradab. Namun sebaliknya ketika kita kasar Suka menyakiti Suka marah-marah Maka kita dinilai di mata manusia bagaimana? Memiliki perangai yang buruk Maka hadis ini benar Bahwa hadis ini adalah salah satu dari empat hadis Menjadi fondasi nilai akhlak dan adab budi pekerti Hadis yang pertama Mankana yu'minu billahi wal wa yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna maka hendaklah berkata-kata yang baik ataupun yang ataupun dia diam nah jadi maksud dari beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir maksudnya adalah bukan berarti orang yang berkata buruk dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir bukan itu maksudnya Maksud hadis di sini adalah Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Afwan Beriman kepada Allah dan hari akhir Dengan iman yang sempurna Yaitu Hendaklah dia berkata-kata yang baik Ataupun diam. Karena Kalau ada orang yang berkata-kata buruk Apakah dia dikatakan Orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir Maka jawabannya tidak Jadi maksud beriman di sini adalah Beriman yang sempurna Nah kemudian kita sebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan bahaya lisan. Di antaranya, sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih, yang diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan juga Imam hibban dan Imam Bayhaqi. Rasulullah SAW bersabda, Innal al-Abda <coughs> <coughs> Layatakallamu bil kalimah Ma'ayatabayyanuma fiha yahwi biha nar. Abadama bainan masyriq wal maghrib Kata Rasulullah Wasallam. Sungguh seorang hamba Mengucapkan kata-kata Yang dia tidak teliti kebenarannya Jadi ada orang yang suka Mendengar berita Mendengar ucapan, omongan Langsung dia sampaikan Tanpa dia teliti Ketika dia langsung menyampaikan kan berarti ada benarnya Dan juga bisa salah-salahnya Nah orang seperti ini Ketika dia mendengar sesuatu langsung dia sampaikan tanpa dia teliti perhatikan ancamannya. Naya -ma tabayyanul mafiha yahwi biha finar ab'adah ma bayn al wal magrib. Sungguh seorang mengucapkan kata-kata yang dia tidak teliti kebenarannya ucapan tersebut menyebabkan dia terjatuh di neraka yang lebih jauh jaraknya daripada jauhnya antara timur dan barat maka ini ancaman sekaligus kewaspadaan kepada kita agar jangan sampai mengucapkan kata-kata dari berita sebuah sumber namun kita tidak meneliti kebenarannya kenapa? karena bisa jadi yang kita sampaikan adalah dusta, tidak benar bisa menyebabkan kerusakan bisa menyebabkan provokasi bisa menyebabkan adu domba Maka hati-hati ketika menyampaikan berita Teliti dulu kebenarannya Jaman-jaman itu adalah keliru Maka kita menyebarkan sesuatu yang keliru Karena kita tidak mau hati-hati Tidak mau tabayyun Maka ini adalah sebuah ancaman Maka hati-hatilah dengan ucapan yang kita ucapkan Ketika mendengar dari sesuatu Namun tidak kita teliti. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Muslim, "Kafabil marikadiban an yuhadhis abikul lima sami'a". Cukuplah seseorang dikatakan dusta, dia mengucapkan setiap apa yang dia dengar, tidak dia teliti kebenarannya. Kemudian hadis yang lain. Rasulullah s.a.w. juga bersabda hadis ini Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Abidunia dan juga Imam At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Rasulullah s.a.w. bersabda in aksara khopo ya bani adam filisanih sesungguhnya kebanyakan kesalahan-kesalahan manusia itu terletak di lisannya nah maka inilah yang menyebabkan kita harus hati-hati dengan lisan kita Rasul sendiri sudah mengatakan bahwa kebanyakan dosa yang kita timbulkan yang kita kerjakan itu lewat lisan terlebih para jamaah sekalian adalah dosa yang berkaitan antara kita dengan orang lain itu bahayanya kenapa? kenapa? Karena kalau dia tidak memaafkan kita ke bawah mati, dia bisa menuntut kita di hari kiamat. Maka jangan sampai kita bermudah-mudah mencaci maki, bermudah-mudah menghina, ya, menggibah. Maka hati-hati itu berkaitan dosanya antara kita dengan orang lain. Kita merusak hak kehormatan dia. Maka dia pun punya hak untuk membalas. Ketika dia tidak membalasnya di dunia Maka dia bisa meminta kepada Allah Agar diberikan keadilan Maka nanti kapan dibalas? Di hari kiamat Maka jemaah sekalian Sangat sayang sekali ketika kita beribadah kepada Allah Siang malam Siangnya puasa Malamnya tahajud Namun suka menghina Lisan kita ini gatal Kalau tidak menghina orang lain Orangnya tidak keredok Tidak memaafkan itu hak dia Maka pahala pian akan diambil Kalau pahala pian banyak Akan berkurang Kalau ternyata pian ini bukan ahli ibadah Bukan penuntut ilmu Kadang sholat kadang enggak Pahala pian sedikit Maka dosanya akan ditransfer kepada pian Itu adalah kerugian yang sangat besar Rasul katakan sebagai al muflis orang yang bangkrut Di hari kia kiamat Maka kalau kita Seperti kondisi demikian Seakan-akan kita beribadah Namun pahalanya untuk orang lain Maka hati-hati Dengan lisan kita para Jemaah sekalian, para pemirsa sekalian Hati-hati dengan lisan kita Kalau kita renungkan dulu Ini kalau diucapkan Menyakiti enggak? Ini tulisan ini, whatsapp ini Kalau saya kirim, kira-kira orang sakit hati enggak? Renungkan dulu sebelum di disebarkan. Kalau kita ragu-ragu, ini menyakitikah enggakkah? Maka tahan enggak usah. Berat, iya. Berat sekali ketika seseorang itu banyak dosanya lewat lisannya dan dosanya berkaitan antara dia dengan orang lain. Kalau dosa kita antara Allah Subhanahu wa taala, maka lebih gampang. Ya. Lebih gampang dibandingkan dosa kita berurusan antara kita dengan dengan orang lain itu hadis yang pertama hadis yang sangat penting agar kita menjaga lisan kita kita merenungkan dan memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari lisan tersebut maka kalau seandainya itu adalah buruk, kita tahan kemudian kalau itu kita ragu-ragu kita tahan juga, maka lebih selamat maka kalau kita menjaga lisan kita maka kita memiliki akhlak mulia dan mendapatkan bagian yang besar dari akhlak mulia tersebut. <tuh> Kemudian, hadis yang kedua, hadis yang menjadi pondasi nilai akhlak dan adab. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Ali bin Hussein. radhiyallahu taala anhu, "Anan nabiy sallallahu alaihi wasallam qol, innama husnul islamil mar'i" Tarukuhu malah yakni sesungguhnya di antara bagusnya Islam seseorang dia meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya. <coughs> Hadis yang kedua. <coughs> Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda Inna min husni islamil mar'i tarukuhu ma la ya'nihi Sesungguhnya diantara bagusnya Islam seseorang Dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya Perhatikan jamaah ya, sekalian Ketika seseorang itu mampu Meninggalkan sesuatu yang tidak ada faedahnya Ini bukan yang dosa ya Sifatnya adalah perbuatan sia-sia Dia tinggalkan dia mampu Maka lebih utama lagi Dia mampu meninggalkan perbuatan yang Yang haram Jadi Ulun ulang Ketika seseorang itu mampu Menjaga dirinya Dari mengerjakan sesuatu yang tidak ada faedahnya Perbuatan sia-sia Dan perbuatan yang sifatnya bukan maksiat Dia mampu Maka lebih mampu lagi Dia meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya disebut apa? orang itu islamnya bagus islamnya dah bagus ketika yang tidak bermanfaat saja dia mampu meninggalkan apalagi yang sifatnya bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> nah, hadis yang kedua ini Hadis yang kedua ini, kata Al-Hafiq Ibnu Rajab mengatakan, hadis ini merupakan dasar yang agung untuk akhlak. Makanya kata para ulama, hadis yang kedua ini juga termasuk salah satu fondasi atau usul dari nilai-nilai akhlak dan adab, yaitu seseorang berusaha meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Ketika dia mampu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat untuknya, otomatis yang haram maka dia lebih mampu. Lebih mampu. Nah perhatikan uh, perkataan al Imam al Hasan al Basri. Beliau mengatakan di dalam kitab Jamil Bayan al Enim al Fadlih karangan Ibn Abdul Bar. Kata seorang tabiin yang terkenal ya, dengan keilmuannya, kezuhutannya al Imam al Hasan al Basri min alamati rahulillahi taala al muamin fi Di antara tanda berpalingnya Allah kepada seorang yang beriman Allah menjadikan kesibukan dia dalam hal yang tidak ada manfaatnya Ini Allah sudah berpaling kalau dia sibuk dengan hal yang tidak bermanfaat Yang sifatnya bukan dosa Contoh tidur seharian Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam juga tidur Padahal dia mengerjakan salat lima waktu, ya. Namun dia menghabiskan waktunya dalam perbuatan yang sia-sia. Maka kata al Imam ini itu menunjukkan orang tersebut ber, orang tersebut Allah berpaling darinya. Kenapa? Karena waktunya dihabiskan dalam hal-hal yang tidak ada faidahnya. Kemudian dalam sebuah hadis ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan apa namanya motivasi kepada kita apa ihdhis ala ma yanfa'uk wastain billah wala ta'jaz hadis ini diriwayatkan oleh al-imam muslim dari sahabat abu hurairah radhiyallahu taala anhu nabi sallallahu alaihi bersabda ihdhis ala ma yanfa'uk tamaklah dalam mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu bersungguh-sungguhlah berjuanglah dalam mencari apa yang bermanfaat untukmu was ta'imbillah namun jangan lupa minta tolonglah kepada Allah subhanahu wataala karena tidak mungkin kita bisa melakukan ibadah hal-hal yang bermanfaat kecuali atas pertolongan Allah subhanahu wataala kemudian Rasul mengatakan walatajdz dan janganlah bersikap le lemah nah hadis ini berarti pemahaman sebaliknya apa hadis yang tadi, yang pondasi yang kedua, maka orang yang buruk Islamnya berarti dia menyibukkan dirinya dalam hal-hal yang tidak ada faidahnya. Nah, kemudian ada sebuah uh, <coughs> ucapan ya yang disebutkan oleh Al Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jamiul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan ini tips agar kita bisa memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Beliau mengatakan, "Idza takallamta fadhkur sam Allah lak, wa idza sakatta fadhkur nadhrahu ilaika." al hafidh Ibnu Rajab mengatakan, "Salah seorang yang arif mengatakan, jika engkau berbicara, ingatlah pendengaran Allah terhadapmu." Maka setiap yang kita ucapkan, yang kita keluarkan pasti didengar oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengingat, senantiasa mengingat dan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa setiap ucapan yang kita ucapkan pasti didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan membuat kita malu, maka akan membuat kita berpikir dua kali ketika kita apa? ingin mengucapkan kata-kata yang kotor kata-kata yang tidak ber, bermanfaat Allah yang mendengar ini Allah mendengar semuanya yang saya ucapkan ini Allah mendengar saya ngobrol dengan perempuan bermanis-manis rayuan-rayuan Allah mendengar saya sehingga apa dia tidak berani ingatlah Allah ketika anda ingin berbuat makziat atau ketika ingin anda ingin mengerjakan perbuatan yang sia-sia kemudian kata uh, beliau jika engkau diam Ingatlah penglihatannya kepadamu. Terkadang ada orang yang tidak berbicara, namun ketika dia di kamar, memang diam karena tidak ada orang yang diajak ngobrol. Maka Allah melihat. Allah melihat kondisi kita, melihat apa yang kita lakukan, melihat semuanya. Nah, ketika kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tidak berani. Mengucapkan, melakukan Kata-kata yang kotor Ucapan-ucapan yang dosa Perbuatan-perbuatan yang maksiat Terlebih lagi Nanti dia mampu untuk Meninggalkan hal-hal yang tidak ada Faidahnya nah, Kemudian para jamaah sekalian ya Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Nah Tentang perkataan-perkataan <tuh> para ulama juga banyak disebutkan berkaitan dengan dengan lisannya. Ini ulun sudah sebutkan di pertemuan sebelumnya. Uh, perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau mengatakan, "Salasatun tazidu fil aqli mujalasatul ulama wa mujalasatus sholihin wa tarkul kalam fi ma ya Beliau mengatakan Tiga hal yang menambah akal, menambah kecerdasan. Yang pertama, bermujalasah bersama para ulama, suka duduk bersama para ulama. Yang kedua, bermujalasah dengan orang-orang saleh. Yang ketiga, meninggalkan ucapan yang tidak ada faidahnya. Nah, ada sebuah cerita yang menarik yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab dalam kitab beliau, Jami'ul Ulum Wal-Hikam. Tentang seorang salah tentang seorang sahabat Nabi saw. Uh, beliau mengatakan, daholab Abdul ala hadis Sahabah fi maradhih masuk atau mengunjungi menjemuk ya sebagian orang-orang kepada salah seorang sahabat Nabi saw ketika sahabat ini sakit dan sahabat ini wajahnya bercahaya. Wajahnya apa? Bercahaya terang ya. Kemudian yang bertamu ini, yang menjenguk ini bertanya kepada sahabat ini sebab bercahayanya wajah beliau. Maka sahabat ini menjawab, "Man analiin aushaqu indii min, indi min khoslataini. Kuntu la atakallam fi ma la ya'niihi wa qalbi saliman lil muslimin." Subhanallah. Jadi ketika beliau sakit Orang menjenguk ternyata pasti jenguk Wajah sahabat yang sakit ini bercahaya Kan biasanya ketika orang sakit wajahnya pucat Wajahnya pucat, lesu, lemah, kelihatan Namun sahabat ini ketika ada sebagian orang yang menjenguk beliau Wajahnya bercahaya, berseri-seri Ditanya sebabnya kenapa bercahaya wajah beliau ini Kata beliau Tidaklah suatu amalan Yang paling aku percaya menurutku daripada dua macam ini. Yang pertama adalah saya tidaklah berbicara pada ucapan yang tidak ada faedahnya. Itu yang pertama. Beliau tidaklah berbicara kecuali ucapannya memiliki man, manfaat. Yang pertama. Yang kedua, ini yang paling penting. Wa kana qalbi saliman muslimin. Hatiku selamat untuk kaum muslimin. Maksudnya apa? Beliau meninggalkan penyakit-penyakit hati Seperti apa? Seperti hasad kepada kaum muslimin Menaruh dendam kepada kaum muslimin Memiliki permusuhan kepada orang-orang Islam Yang pertama tidaklah mengucapkan ucapan kecuali ada manfaatnya Yang kedua hati beliau selamat dari apa penyakit-penyakit hati Sehingga apa? Sehingga beliau tidak kasar, tidak gibah, kemudian apa namanya, tidak memiliki dendam, tidak memusuhi, memaafkan, subhanallah. Hati beliau apa? Hati beliau beliau bersihkan dari penyakit penyakit H, hati, sehingga nampaklah cahaya itu ke wajah beli beliau. Ini diceritakan oleh Al Hafidh Ibn Rajab dalam kitabnya Jam'ul Ulum wal, wal hikam <tuh> Nah, kemudian uh, hadis yang kedua had hadis yang ketiga iya hadis yang diriwetkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah mengatakan anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab fa radada miraran qala la taghdab Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwasanya seseorang bertanya, ah, bahwasanya seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, seseorang ini ya adalah sahabat juga. Dia bernama Jariyah bin Qudamah. Jadi seseorang yang minta wasiat ini adalah namanya Jariyah bin Qudamah. Seseorang ini berkata kepada Nabi, "Ausinni berilah aku wasiat." Berilah aku wasi, wasiat. Kan biasanya ketika kita ngomong sungguh-sungguh dengan seseorang, berilah saya wasiat. Kan yang kita inginkan adalah wasiat yang sangat besar, yang wasiat yang berkaitan dengan hidup dan mati kita. Biasanya seperti itu. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat yang singkat padat, namun itu kemaslahatannya luar biasa bagi si penanya. Apa wasiat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang singkat ini? yang termasuk memiliki andil dari sisi akhlak, memiliki andil yang besar dari sisi akhlak dan adab. Rasul memberikan wasiat la taghdab, jangan sarik kalau bahasa Banjarnya atau jangan marah. Faradad dammarad, maka sahabat ini yang bertanya ini menanyakan lagi, berilah aku wasiat, berilah aku wasiat. Nabi tetap menjawab la taghdab, jangan ma jangan marah. Nah, Kemudian hadis ini hadis uh, hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kenapa <tuh> wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan marah ini dikatakan sebagai hadis pokok dari dari nilai dari sisi nilai akhlak dan adab? Karena ketika seseorang marah dan tidak mampu mengendalikan amarahnya Maka akan keburukan yang muncul dari anggota tubuhnya Bisa dia memukul karena sangat emosi Memukul orang yang membuat dia marah Bisa dia mencaci maki Bisa dia memiliki dendam, penyakit hati, permusuhan, hasad, dan seterusnya Jadi kalau seseorang itu marah, tidak mampu mengendalikan Maka banyak keburukan yang akan dikeluarkan dari orang yang marah dan kita pastilah pernah dimarahi, pasti kita di pernah dimarahi, entah orang tua kita yang marah-marah, entah orang lain. Apakah kita senang kita dimarahi? Maka jawabannya ti tidak. Namun perlu digarisbawahi, marah di sini adalah marah yang menurutkan hawa nafsu, yang menimbulkan keburukan-keburukan atau kezaliman-kezaliman. Beda kalau seandainya kita marah karena membela Allah Subhanahu wa taala. Kita marah karena membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini diperintahkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah kalau ada yang melanggar hak Allah Subhanahu wa taala. Rasul wajahnya memerah tanda beliau marah. Rasul pernah melihat gambar lukisan makhluk bernyawa Rasul marah. Itu beda lagi. Jadi marah di sini adalah Marah yang didasari oleh hawa nafsu Ketika dia marah Maka banyak keburukan yang dia keluarkan Terkadang dendam Ya marah Kemudian karena tidak bisa membalas Maka dia pendam Dia dendam kepada orang tersebut Akhirnya apa? Menyimpan permusuhan Jadi marah itu Banyak keburukannya Kalau kita tidak bisa mengendalikannya Maka Ketika seseorang itu marah dan mampu mengendalikannya, maka dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ya jujur, ketika kita marah pun jujur ya. Kalau kita marah, biasanya kita ucapkan apa? Kadang kan kata-kata yang tidak pantas keluar. Kadang refleks kita mengucapkan kata-kata yang kotor. Apalagi sudah mendidih marah kita, sudah sangat panas kita terkadang tangan gemetaran ingin memukul. Nah, jadi apa namanya? Memang kita katakan bahwa marah itu adalah tabiat manusia, watak manusia yang tidak bisa dihilangkan. Iya memang. Namun ketika seseorang itu marah, maka jangan sampai dia mengeluarkan tindakan-tindakan yang diharamkan. Ketika dia marah, maka Rasul menyuruh untuk duduk. Ketika dia marah. Maka tipsnya Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam agar kita mengucapkan Alhamdulillahinna Sha'atona berlindung dari keburukan Syaitan karena marah datangnya dari Syaitan. Ketika kita marah diperintahkan agar apa? Berwudhu, membasuh muka. Itu cara-caranya. Karena dampak yang buruk itu banyak yang dilahirkan dari dari orang yang marah. Nah. Jadi dikarenakan marah banyak menimbulkan perbuatan yang diharamkan seperti memukul ya, memecahkan barang-barang, hukumnya haram mubazir ya. Kemudian menyakiti orang lain, mengeluarkan kata-kata yang kotor, mencaci maki ya, dan berbagai bentuk kezaliman yang bisa ditimbulkan oleh orang yang marah. Maka ketika dia mampu mengendalikan marahnya, maka banyak juga kebaikan-kebaikan yang dia yang dia miliki. Nah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jangan marah maka mengandung dua hal atau dua makna, jangan marah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dari perintah beliau ini adalah perintah untuk memiliki sebab-sebab yang menghasilkan akhlak yang baik. Jadi ketika seseorang itu tidak marah maka dia akan mendapatkan akhlak-akhlak yang baik. Seperti apa contohnya? Seperti dia suka senyum. Nah, kalau orang suka marah-marah, sulit untuk senyum. Kalau orang suka marah-marah, maka sulit untuk sabar. Kalau dia suka marah-marah, maka sulit untuk memaafkan. Ya. Maka maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan marah, kenapa? itu adalah perintah untuk kita memiliki akhlak yang baik seperti kita memiliki sabar karena kita mampu mengendalikan emosi kita, kita lebih bisa bersabar kita lebih mudah untuk tersenyum kemudian kita tidak mendendam kenapa? karena kita mampu menahan emosi kita sehingga kita memiliki sifat tawadu kalau kita suka marah-marah kepada orang lain berarti kita merasa lebih hebat daripada orang lain tidak mungkin kita memarahi orang yang kita merasa dia lebih mulia dari kita. Enggak mungkin kita memarahi. Nah maka uh, yang pertama, perintah Rasul ini jangan marah. Maksudnya adalah agar kita menghasilkan akhlak-akhlak yang baik. Maka kita bisa mudah tersenyum kepada orang lain. Mudah sabar kepada orang lain. Memaafkan kepada orang lain dan seterusnya. Kalau suka marah-marah maka menyapa pun tidak memberi salam pun tidak wajah cemburu tidak enak untuk dipandang bukankah senyum termasuk bagian dari ibadah, ibadah. kemudian maksud yang kedua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya berupa perintah jangan marah ini maksudnya adalah engkau jangan melakukan tuntutan atau akibat marahmu apabila marah terjadi kepadamu tetapi usahakan dirimu untuk tidak mengerjakan dan tidak melakukan apa yang diperintahnya. Nah, jadi ketika kita marah, kan marah ini memerintahkan kita untuk apa? Nah, banyak, untuk mencaci maki, untuk mengukul. Jadi maksud Nabi jangan marah, ketika kita marah maka akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan yang buruk-buruk diperintahkan oleh emosi kita. Nah, kemudian Ketika kita mampu untuk tidak marah, maka kita tidak akan melakukan hal yang kotor, hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud Nabi ketika Nabi mengatakan jangan marah, maksudnya adalah jangan melakukan tuntutan marah atau akibat dari marah karena kalau kita marah maka biasanya apa? akan melakukan tindakan yang melampaui batas. Namun saat kita marah, namun kita mampu mengendalikan. Entah kita redakan dengan duduk, menukar posisi, kemudian berlindung kepada Allah dari gangguan shaitan. Dia berwudu, kalau bisa dia sholat, was-tainu bisa beri wasalah, minta tolonglah dengan sabar dan sholat. Dia sholat dua rakaat, subhanallah hilang emosinya, maka dia tidak apa, tidak mengeluarkan yang buruk-buruk akibat dari emosinya. Nah di antara tipsnya tadi ulun sebutkan bahwa kalau kita marah dan kita ingin meredakannya maka bacalah a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ini sesuai dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inma imma yanzaghunaka minasyaitani nazgum fasta'id billah innahu, -innahu sami'un alim. Dan jika syaitan datang menggodakmu termasuk apa? Melampiaskan amarah kita. Maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh dia maha mendengar, lagi maha mengetahui Maka yakinilah dan imanilah bahwa marah itu datangnya dari syaitan Ketika kita marah, maka dia berusaha untuk melepaskan emosi kita Sehingga kita tidak bisa mengontrol apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan Maka kita akan zolim kepada orang yang kita marahi Kemudian Nabi juga mengajarkan kalau marah, maka andaklah duduk atau berbaring rasulullah saw bersabda ida ghadi ba'hadukum wahwaqaimun faliyajlis fainza ba'anhul ghadab wa illa faliyatojik hadis ini sahih diriwayatkan oleh ahmad imam ahmad abu daud dan juga ibnu hibban dari sahabat abu dzar radhiyallahu taala anhu kata rasulullah saw apabila seorang dari kalian marah dalam keadaan berdiri hendaklah dia duduk jadi kalau dia beramai pas berdiri Agar jangan sampai terluapkan emosi nanti pian mengucapkan kata-kata yang kasar, maka duduk agar menjadi reda. Apabila marahnya telah pergi darinya, maka itu baik untuknya. Namun jika belum, ternyata ketika duduk pun belum hilang juga, maka hendaklah dia ber berbaring. Nah, ya, kemudian tips yang lain kalau kita marah sehingga kita tidak melakukan hal-hal yang melampaui batas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Iza allah ahadukum fal yasqut. Nah, subhanallah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Kata Rasulullah saw. Apabila salah seorang dari kalian marah, maka hendaklah diam. Nah, bukan dikeluarkan dilampiaskan, bukan. Itu salah. Nanti kalau dilampiaskan dikeluarkan, kata-kata yang kotor yang akan keluar rasul mengatakan kalau kita marah maka diam. Kenapa? Karena lisan kita ini terlalu apa namanya? Terlalu ingin untuk mengucapkan kata-kata yang kotor ketika marah maka diam. Ya. Jangan sampai di dikeluarkan. Tahan untuk mengeluarkan. Kita berdiam. Caranya berdiam entah kita pergi ya, entah kita keluar rumah kalau kita misalnya marah-marah dengan istri dan seterusnya maka kalau kita marah maka hendaklah berdiam ini termasuk obat yang manjur ketika ma marah karena jika seorang itu marah maka keluarlah kata-kata yang kotor yang keji, melaknat, sumpah serapah terkadang bawa-bawa orang tuanya subhanallah ya. jadi kalau kita marah agar kita aman dari kezaliman. Yang kita berikan kepada orang yang uh, membuat kita marah, maka hendaklah kita berdiam. Kemudian diantara keutamaan orang yang mampu mengendalikan emosinya, ya dia marah, namun dia redakan, dia hilangkan dengan tips-tips yang rasul sebutkan tadi, maka perhatikan keutamaannya. Ada dua hadis yang kita akan sebutkan. Hadis yang pertama dengan derajat yang hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadza ma dza'an qadirun ala an yunaffidhahu, da'a Allahu azza wajalla ala ru'usil khala'ik yauma al-qiyamah hatta Min al huril 'aini ma syaa." Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melakukannya. Sebenarnya dia mampu untuk memarahi orang ini ya, untuk membalas balik, namun dia tahan. Maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Setelah Allah memanggil dia di hadapan para makhluk, kemudian Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari yang dia sukai Berarti orang ini pacangan masuk apa? Masuk sur, surga Allah panggil dia di hadapan semua makhluknya Kemudian Allah suruh orang ini Pilih bidadari yang mana yang kamu sukai Subhanallah Kemudian hadis yang kedua Hadis ini sahih diriwatkan oleh Imam Tabroni Dari sahabat Abu Darda dan yang menilai Sahih adalah Syaikhul Banioh. Rahimahullah Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada salah seorang sahabatnya, "La taudob wala kaljannah. Janganlah kamu marah maka kamu masuk surga. Subhanallah. Ya. Jadi ketika sebuah amalan ya, yang mendatangkan surga maka amalan tersebut sulitnya maka Rasul sangat jelas mengatakan ketika seseorang itu tidak marah ataupun dia marah nam namun mampu mengendalikan amarahnya maka dia akan masuk sur surga karena kita tidak bisa kita tidak bisa terbebas yang namanya sifat ma marah itu adalah tabiat kita Doa apa namanya naluri kita marah namun ketika kita marah kita mampu mengendalikannya mampu meredakannya sehingga kita tidak menimbulkan akibat-akibat yang buruk dari sikap-sikap marah tadi perhatikan Rasulullah saw bersabda la taubahu walakaljat jannah <tuh> kemudian hadis yang keempat yang terakhir yang termasuk pokok dari nilai akhlak dan adab hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu an Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Qala: La yu'min wahadukum Hatta yuhibba li ahihi Ma yuhibbuli nafsih Tidak sempurna Iman salah seorang diantara kalian Sampai dia mencintai Kepada saudaranya Sebagaimana dia mencintai Untuk dirinya sendiri Maka ketika seorang muslim mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri maka muslim tersebut tidak mungkin menyakiti dia yang namanya cinta kan gak mungkin menyakiti tidak mungkin hasad tidak mungkin dendam tidak mungkin memusuhi dia karena dia mencintai kemudian rasul katakan tidak sempurna iman salah seorang dari kalian maka kalau kita ingin sempurna iman kita, maka cintailah saudara saudara kita, sebagaimana kita mencintai diri sendi sendiri. Kalau kita sudah mencintai saudara kita, maka tidak mungkin kita hasad, maka tidak mungkin kita menyambati, tidak mungkin mencaci maki, tidak mungkin dendam, tidak mungkin memusuhi. Kenapa? Karena kita cinta dengan dia sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain, uh, riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Abu Ya'la juga senada dengan hadis ini. Namun ada tambahan kata Rasulullah SAW, لا يبلغ عبدن هكى قاتل إيمان حتى يحب للناس ما يحب بولينفسه من الخير. Seorang hamba tidak dapat mencapai hakikat iman sampai dia mencintai kebaikan untuk manusia. Sebab, seperti yang dia cintai untuk dirinya minal khair berupa keba, kebaikan. Jadi kita cinta kepada saudara kita ya, cinta kita contoh misalnya kita mencintai kebaikan untuk diri kita. Kita mungkin kita tidak suka kita disambati, diejek. Makanya itu tidak tidak boleh mengejek dan menyambati saudara di ki, saudara kita. Nah, kemudian dalam uh, apa namanya hadis ini ya, <tuh> Di sini disebutkan tidak berimanlah yuk minu. Maksudnya adalah tidak sempurna iman. Jadi seseorang yang tidak mencintai saudaranya. Sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Apakah dia dikatakan tidak beriman. Maka jawabannya tidak. Dia dikatakan tidak sempurna imannya. Jadi orang yang sempurna imannya. tatkala dia mencintai saudaranya. Sebagaimana dia mencintai diri sendiri. sendiri. Nah kemudian. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhala jannah fal ta'tihi maniyyatuh wa huwa wal yawmil akhir wal ya'ti ilan an yu'ta ilayhi Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Muslim Barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Maka hendaklah dia mati dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir Dan hendaklah dia menunaikan dan berbuat baik kepada orang lain Apa yang dia senang bila orang lain berbuat baik kepada dirinya sendiri nah, Jadi kata Rasulullah SAW Kalau kita ingin dijauhkan dari neraka Dimasukkan ke dalam surga Maka matilah dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir Kemudian apa lagi? Hendaklah dia menunaikan dan berbuat kebaikan kepada orang lain Seperti dia senang kalau orang lain berbuat baik kepada, di, kepada dia Maka kalau kita ingin menumbuhkan keimanan yang kuat Mencapai derajat iman yang tinggi, yang sempurna Maka perhatikan hadis ini Nah maka orang yang memiliki dendam ya, Memiliki permusuhan Terkadang ada orang yang cepat dendam ketika ada orang lain yang salah, namun salahnya ringan. Dipendam lama sekali, tidak memaafkan. Ini penyakit hati dendam ini. Seseorang tidak bisa mencintai saudara seiman kalau dia memiliki dendam kepada dia. Makanya orang yang imannya sempurna hatinya bersih dari penyakit hati. Kalau seandainya orang ini suka dendam, ada yang salah keluarganya, dia dendam tidak memaafkan padahal bisa jadi bukan kesalahan dia, bisa jadi hanya salah paham. Namun disikapi dengan berlebihan. Akibatnya apa? Dendam, memusuhi, ngomong macam-macam, menggibah sudahnya. Ini ya, ini untuk seorang yang beriman, imannya tidak tidak tinggi, tidak sempurna. Maka Mukmin yang hatinya bersih, ya. maka itulah yang imannya sempurna. Kenapa? Karena otomatis dia mencintai saudaranya, sebagaimana dia mencintai diri sendiri. -sendiri. Nah, jadi uh, kata Rasul tadi, kalau kita ingin dijauhkan dari siksa api neraka, didekatkan dengan surga atau dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Matilah dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir dan hendaklah dia menunaikan atau berbuat baik kepada orang lain apa yang dia senangi bila orang lain berbuat baik kepada kepadanya kemudian dalam sahih muslim ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Dzar ya Abu Dzar inni araka dha'ifan wa inni uhibbulaka ma uhibbu nafsi la, la ta'amara 'ala alasna ini wala tawallayan ma alayatim Hadis ini sahih diriwayatkan juga oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Abu Dzar, sungguh aku melihat engkau sebagai orang yang lemah, lemah dari sisi kepemimpinan. Kemudian kata Rasul, 'Dan aku mencintai untukmu apa yang aku cintai untuk diriku sendiri.' Rasul mengatakan kepada Abu Dzar, 'Aku mencintai untuk dirimu" apa yang aku cintai untuk diriku sendi sendiri kemudian kata rasul apa? janganlah engkau memimpin dua orang dan jangan pula memegang harta anak ya, yatim rasul tahu bahwa Abu Zar kalau dia memimpin maka dia lemah maka beliau lemah akibatnya rasul s.a.w. memberikan nasihat kepada dia rasul tidak mau Abu Zar mendapatkan keburukan Hal-hal yang tidak mengenakan karena menjadi pemimpin maka Rasul kasih tahu engkau ini lemah dalam memimpin maka janganlah memimpin dua orang dua orang pun saja Rasul katakan janganlah memimpin dua orang apalagi dalam jumlah yang yang banyak kenapa karena kalau Abu dar memimpin maka akan timbul misalnya ke apa kerusakan fitnah dan macam-macam dan berakibat kepada berakibat keburukan kepada Abu Zhar makanya Rasulullah SAW peringatkan hal tersebut kepada Abu Zhar R.A nah itulah tadi empat hadis ya yang berkaitan dengan nilai adab dan nilai akhlak kalau kita mengamalkan empat hadis ini maka semua pondasi akhlak dan adab kita miliki kita ulang hadis yang pertama Mankana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata-kata yang baik atau diam. Hadis yang kedua Innamin husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni Sesungguhnya di antara bagusnya Islam seseorang dia meninggalkan hal yang tidak ada faedahnya. Kemudian yang ketiga jangan marah Karena kalau kita sudah marah, tidak bisa mengendalikan emosi, maka akan keburukan yang kita berikan kepada orang lain. Kemudian yang keempat, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian. Sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri sendiri. sendiri. Ketika kita mengamalkan hadis yang keempat ini, ya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri sendiri. Maka kita hati kita akan selamat kepada mereka. Kita tidak dendam, tidak khasad, tidak merendahkan, tidak menghinakan, tidak memusuhi, memaafkan, sabar Kenapa? Karena kita cinta dia Maka orang yang memiliki dendam, orang yang memiliki permusuhan di hatinya, menyimpan permusuhan Maka sulit untuk mengamalkan hadis ini, sulit untuk menyempurnakan imannya Dia benci kepada saudara-saudara seiman -saudara apalagi keluarganya sendiri benci. Maka imannya tidak pernah akan sempurna. Wallahu a'lam bis-shawab. Insyaallah akan kita sambung hadis yang pertama tentang hadis Rasulullah sallallahu tentang hadis akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas ya selama tiga pertemuan kalau kada salah itu hanya muqaddimah yang nanti insyaallah dalam kitab Syama'il ini kita akan baca hadis yang pertama di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bisawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh>